Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya halaman ke-32. Isim terbagi menjadi dua yaitu zahir dan Zomir. Zomir terbagi menjadi dua yaitu Mutasil dan Munfasil. Mutasil terbagi menjadi dua yaitu Bariz dan mustatir. Sementara mustatir terbagi menjadi dua yaitu Jawazan dan Wujuban. Untuk definisi, keterangan, dan contoh-contohnya sebagai berikut. Yang pertama, isim zohir, yaitu kata benda yang nampak. Madalla ala musamman, kata yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai. Contohnya, muhammadun hasanun daftarun. Ketiga contoh ini adalah kata benda yang nampak. Yang kedua adalah zumir, yaitu kata ganti mana ba'an dzahirin yang menggantikan dari isim dzahir. Istilahnya adalah kata ganti. Contohnya ana, saya, anta, engkau, huwa, dia, hum, mereka. Ini semuanya adalah contoh dari dhamir atau kata ganti. Yang ketiga adalah dhamir muttashil yaitu dhamir yang bersambung. Mala yubda'ubihi, yaitu lomir yang sebuah kalimat tidak bisa diawali dengannya. Misalnya contohnya, jelas tu, kata betum. Pada tu dan tum, ini adalah lomir mutaswil. Lomir mutaswil. Dan lomir ini tidak bisa mengawali sebuah kalimat. Lomir ini tidak bisa mengawali sebuah kalimat. Kemudian yang keempat adalah lomir munfasil, yaitu lomir yang terpisah, yaitu mayub da'ubihi, yaitu lomir yang sebuah kalimat tidak bisa diawali, ya, sebuah kalimat bisa diawali dengannya. Lomir yang sebuah kalimat bisa diawali dengannya. Mislu contohnya, nahnu, kami, anta, engkau, hia, dia, perempuan, huma. 6. Pada kata. Kata ini adalah contoh dari lumir munfasil. Sebagai contoh, nahnu mudarrisuna. Nahnu mujdahiduna. Pada nahnu, yang anak sebutkan, terdapat di awal kalimat. Terdapat di awal kalimat. Sehingga nahnu adalah lumir munfasil. Kemudian yang kelima adalah baris. Baris, ini bagian dari lomer mutaswil. Yaitu ma'alahu surotun filafvi. Yaitu yang memiliki bentuk dalam pelafatan. Contohnya, korok tum, korok tu, korok na. Pada akhir kata, yaitu tum, tu, dan na, ini adalah lomer mutaswil baris. Karena Memiliki bentuk dalam pelafatan. Terlafatkan. Nah, kemudian yang keenam adalah mustadhir. Mustadhir ini juga merupakan bagian dari zomir mutaswil. Yaitu, malay selahu suratun filahzi. Itu yang tidak memiliki bentuk dalam pelafatan. Contohnya, kataba, yaktubu, uktub. Pada kata kataba, yaktubu dan uktub memiliki zomir yang tersembunyi disertakan dengan dhamir mustatir yaitu katabahua yaktubuhu uktub anta. Zamirnya tidak nampak makanya dinamakan dhamir mustatir. Kemudian yang ketujuh adalah jaiz. Dhamir mustatir jaiz. Ma yahullu mahallahu al zahiruhu yaitu dhamir yang bisa menempati tempatnya isim dhamir. Contohnya, kataba, yaktubu, taktubu. Kataba, verbannya adalah huwa. Yaktubu, verbannya adalah huwa. Taktubu, verbannya adalah hiyah. Ini romer yang tersimpan pada fil-fil yang Anda sebutkan. Kataba, yaktubu, dan taktubu. Ada pun fil file yang memiliki Dhamir mustatir jaiz adalah setiap dari fi'il madi dan mudhari' yang disandarkan kepada ghaib dan ghaib. Yang disandarkan kepada orang ketiga tunggal baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh untuk memudahkan untuk memudahkan yaitu dhamir mustatir jaiz Contohnya adalah asyamsu tashruku. Matahari itu terbit. Tashruku adalah fi'il mutwari' marfu' dan fi'ilnya adalah lomir mustadir. Lomir yang tersimpan. Yaitu hiyya. Lomirnya adalah hiyya. Hiyya kembali kepada asyamsu. Jadi lomir yang ada pada tashruku Kembali kepada asyamsu. Ini namanya zomir mustatir jahis. Karena bisa dikembalikan atau menempati tempatnya isim yang zohir, yaitu asyamsu. Kemudian yang ke delapan adalah wajib. Zomir mustatir wajib. Yaitu ma'la yahallu ma'hallahu al-zohiru. Yaitu zomir yang tidak bisa menempati tempatnya isim zohir. Mislu contohnya, uktub taktubu naktubu. Uktub. Zomir yang tersembunyi adalah, anta taktubu, anta naktubu, nahnu. Ada pun VL, vl yang memiliki zomir musatir wajib adalah, dari VLamer, untuk menghotop, yaitu untuk orang kedua, tunggal. Mislu contohnya, Uktub Tulislah Kemudian untuk film utahri Yang diawali dengan tak ketop Wahid Yaitu tak Untuk orang kedua tunggal Ataupun film utahri Yang diawali dengan Hamzah dan Nun Ini semuanya adalah Memiliki zomir mustatir wajib Kemudian contoh untuk memudahkan atau untuk memahami loamir mustatir wajib adalah sebagai berikut. Pada contoh uktub tulislah adalah file amr mabni yaitu di atas sukun filenya adalah loamir yang tersimpan loamir mustatir takdiruhu anta takdirnya adalah anta. Ketika kita menulis atau mengucapkan dengan kata uktub anta, maka anta di sini adalah bukan sebagai fa'il, akan tapi sebagai taukit dari zomir yang tersimpan pada uktub. Yaitu takdirannya ketika kita menulis uktub anta adalah tulis engkau, engkau, sebagai penguat. Sebagai penguat. Dengan dasar ini, bahwasannya, fa'il yang, yang ada pada kata uktub tidak bisa dikembalikan kepada isim yang lohir. Jadi, fa'il yang tersembunyi yang ada pada kata uktub tidak bisa dikembalikan kepada isim yang lohir. Ini namanya adalah dhamir mustatir ja, wajib an nah, dhamir wajib demikian mudah-mudahan difahami. barakallahu fikum subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu